بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله بعد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد رب اشرح صدري لي اللهم ورضاك ومعرفتك tuhaku akhir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semuanya bawa Musaf nggak Musaf ada enggak ah, boleh diambil kalau nggak ada kita mulai dengan dilawah dulu ya saya jajat ada Musaf yang paling besar buat ayah tema pembicaraan talim kita hari ini adalah indahnya hidup bersama Alquran dan interaksi dengan Alquran kita akan menikmati mulai dari tilawah memahami maknanya. Tadaburnya, menghafalkannya, hingga menuliskan. Kalau sudah pegang mushaf, silakan buka surat 75, surat al-qiyamah. sudah ketemu surat 75 mulai dari ayat 16 ya saya akan baca nanti jemaah semuanya ikuti mudah-mudahan kita semua kebagian pahala dari setiap hurufnya 10 pahala Allah berikan sama-sama بسم الله الرحمن الرحيم 16 لا تحرك به لسانك لتعجل به إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ Umma inna alayna bayanah Ulang dari ayat 16 lagi La tuharrik bihi lisana kali ta'jalabih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 pulang lagi ya enam belas lewati hari kubihi lisana kalita jalabi inna alayna jama'an wa فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا kita akan bahas terjemahnya. Ini adalah ayat tentang bagaimana cara belajar Rasulullah SAW wasallam Al-Qur'an kepada Jibril. Rasul nggak bisa baca, Rasul nggak bisa nulis, maka ini adalah metode yang sahih yang dicantumkan dalam Al-Qur'an, metode belajar Al-Qur'an ya Rasulullah kepada Jibril. Ayat 16 Latuharik bihi lisanaka lita'jalabi Jangan engkau, Muhammad, gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna alaina jamahu wa-qur'ana sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Fa'idha qoraknahu fatta bi'qur'ana apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Summa inna alaina bayana kemudian Sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. la harik bihilisan, kalita aja labi, jangan kau gerakkan lisanmu Muhammad untuk terburu-buru, pengen cepat menguasai Al-Quran. Maka dari ayat ini, kita mengerti bahwa kenapa harus 20 tahun lebih Rasulullah belajar dan menghapalkan Al-Quran. Memangnya tiga tahun enggak bisa, memangnya sebulan enggak bisa. Orang Indonesia aja ada sebulan kelar. Rupanya, Allah, kalau pengen tahu tentang cara belajar Al-Quran yang benar, ikuti cara Rasulullah. Sepakat enggak kira-kira? Sepakat kan? Maka, Allah pesan, jangan buru-buru. Mempelajarinya perlahan-lahan. Inna alayna jama'ahu wa qur'ana, sesungguhnya tugas kami yang mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu. Jadi Al-Quran bukan urusan otak, tidak untuk dihafalkan. Jadi dinikmati di sini, di dada di hati. Faizhaqara'na hufattabi Qur'ana Kalau kami bacakan Al-Quran, ikuti bacaan kami. Ikhwa Rasulullah selama 20 tahun lebih tidak pernah belajar tajwid bareng Jibril. Benar nggak kira-kira? Maksudnya gimana Ustaz? Karena saya belum dapati ayatnya. Hadisnya dalilnya Jibril pernah ngajarin tajud pada Rasulullah Kalau pernah mengajarkan tajud pasti ada Wahyu pertama pasti bunyinya begini nih Ikhra bismirak bikalladhi khalat Muhammad baca khalatnya jedotin itu hukumnya kol kubro Gitu nggak kira-kira Jibril tidak pernah mengajarkan kol-kolah kubro Tapi rupanya Jibril bacakan Rasul ikuti Jibril bacakan Rasul ikuti demikian juga Rasul bacakan kepada para sahabat para sahabat ikuti dibacakan ikuti dibacakan diikuti sederhana simpel. Tumma inna alaina bayana kalau sudah ikuti metode ini maka tugas kami yang membuat kamu ngerti paham terhadap Al-Qur'an maka pengen tahu metode belajarnya Rasulullah Al-Qur'an maka surat 75 ayat 16 sampai 19 bekal buat kalian semua ya belajar Cara menghafal hilawa tahsin cara Rasulullah belajar dari Jibril Mata lima rahmatullah s.w.t Ustaz mau share tentang kegalauan Ustaz ini Ustaz sudah ajarkan teknik menghafal Quran semua tersenyum Sudah tujuh tahun belakangan ini Sudah keliling Indonesia Dan Masya Allah rupanya Indonesia ini mengkhawatirkan Lebih dari 90 persen muslimin Indonesia tidak pandai baca Quran. Bahkan datanya Ricky Adrinaldi, mantan ketua Dodge 98,5 persen yang tidak pandai baca Quran. Jadi cuma 1,5 persen yang bisa baca Quran. Maka Ustadz bikin acara TV, doain nih, mudah-mudahan segera rilis. Acara TV-nya sejuta Al-Quran. Kayak gimana tv nya Ustadz datang kemana-mana, ini sudah syuting di Makassar, sudah syuting di Solo, sudah syuting di Bandung, di Bogor, Jakarta, beberapa kota. Ini, Ustad jalan sama kamera beberapa, produser bawain duit sejuta, sama bawain Al-Quran yang gede kayak begini satu. Ketemu sama setiap orang, asal ketemu orang di jalanan, Pak Muslim, Bu Muslimah, Muslim Ustadz. Maka kemudian saya kasih tahu, nih duit sejuta, mau enggak? Ini buat saya Ustaz. iya buat ibu, kira-kira hijau, apakah ada dikasih duit sejuta? Itu dikasih pegang duit sejuta, terus ada syarat Ustaz? ada, baca Quran ya Ah itu, kawan-kawan sekalian, rahmati Allah SWT, suruh baca Quran Tiga staging, kalau baca satu halaman, lancar, 300 ribu Bisa, narjemahin Satu kata yang ditunjuk, naik jadi 5000 Bisa ngerti satu makna, 1 juta Dan Masya Allah, Ustaz syuting kemana-mana, kagak laku tuh duit, sejuta balik Produser bilang tuh, Ustaz ini duit kagak pernah laku, iya Maka lebih menariknya lagi, ini enggak cuma Ustaz praktekin di jalanan Di majelis-majlis juga, duit sejuta kagak laku Sekarang Ustaz praktekin di sini ya, siap-siap ya jangan pura-pura nunduk ya baik mushaf ini keluarin buka surat 59 mushaf 59 surat 59 ada ketemu belum? Sudah? Ini ada ya. Ya. Mohon dibaca ayat berapa ini? Ya. Ayat 4 sampai ayat 10 ya ke bawah. Ayat 10 ya Satu halaman itu ada 15 baris Betul gak kira-kira? 15 baris kan? Coba dicek Ayat surat 59, ayat 4 Sampai ayat 10 Sudah ketemu? Satu halaman kan? Maka kita akan coba Ustadz akan kasih kesempatan Hanya boleh 3 kali salah Jadi kalau sekali salah Ustadz ngomong tetot Salah kedua tetot Salah ketiga tetot Kalau tetot 3 kali gugur okay. Siap ya? rawaja Alhamdulillah Auzubillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Haqqat qatta qatta <SILENCIO> min limatim tiga, ternya pendek. Belum juga satu baris sudah mati itu. Oke. Oh, kekecilan ya. Sini saya yang lain aja. Nih, yang pakai Eh, silakan. Iya, lanjut dari ayat 4 itu. ayat 4 sampai 10 A'udzu billahi minasy itu. Maka taatum mili natin atau taatumu hakoh imatan Allah usulih, fabi izni Allahi wal yuziy alfasiqin, wama afah Allahu'ala minhum. ala rasulihi minhum fama aujabtum alaihi min khaylin wala rikab alakin allaha yusallit rusulahu ala man yashak wallahu ala kulli shayin maafaa allahu ala rasulihi min ahlil kura falillahi wal rasul falillahi walil rasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wabni sabil kaila yakuna juhlatan bayna al-agniyai minkum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 من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورزوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يُخَيفُونَ مَن Wala إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُثِيرُونَ وَيُثِيرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِيَمِّهِمْ خَصَصًا وَمَن يُقَشِّرْ نَفْسَهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Dah habis ya. Alaman habis ya. Dah. Di sembilan ini cukup. Ya Allah salah satu ya betul bagus. Tapi yang depan, nggak apa apa. Yang belakang aja. Okey. Lanjut ayat sepuluh. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. jau. Dihim yakuluna Rabbana ghafir lana wali-wali ikhwanina Wali ikhwanina alladhina sadakuna bil-imani Wala taj'al fi kulubina Wala taj'al Inna kar'ufur Alam taro ilalabi nanafakul yakulun ali ikhwanihi mulabi nakafarin kafarinin ahalil kita bilain ukharudum lanah harujan nama akum lanah harujan nama akum walanopi ufikum ahadan abadat wa inku tiatum lanang suran Ya Allah ya syabu inna hum laka bibin la in ukhridu la ya yang suruh nahum walain yang suruh nahum la yang walain sorry ya Yang ikuan. Ini yang paling depan. Dari atas lagi ayat 10. Wal ladzina ja'u الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ النَّبِيُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَـرِيكٌ فِي Alam تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا نَافَقُوا أَلَمْ nafaku إِلَى النَّبِيِّ نَافَقُوا نَعَمْ نَافَقُوا أَلَذِينَ نَافَقُوا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ Wain uhridum, la nak rujuk nama kum ahadan abadan abadan wain aje wain wain wain kutiutum la nasulam nama kum Tetot dua lagi. Innaum lagi Lain oh kerujul, lain nama panjang dua lain oh kerujul, nama umwa lain kopi. Kutiltum, kutiltum. dah, Kayaknya lebih dari empat udah. Itu so ya. PR. Besar nih. Umat kita. Kalau Al-Quran itu satu harokat berubah saja berubah makna kira-kira? Berubah makna. Saya baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena jemaahnya til katanya. Salah, yula inna anzalnahu fi lailatul maka dibaca menurut dia tadi dibilang til pasti yang kedua til juga maka dia samain wa ma adraka ma lailatul qadar kartemenya til katanya insyaallah tadi gua ngomong tul, dibilang til sekarang ngomong til dibilang tul dia benerin lagi wa ma lailatul qadar udah dua kali salah dia bingung ketiga ketemu lagi jangan sampai salah tiga kali kata dia nih dalam hati ini, ini laylatulaylatih, laylatulaylatih gak ketemu dia bingung, tapi gak habis akal dia ngomong kenceng, dia gantung, dia berharap jemaah pada nyambung laylat, itu jemaahnya iseng, kaya nyaut laylat, gak nyaut juga laylat, dia kesal dia bilang woy, sekarang tulau petil ini paham? jadi Al-Quran itu berubah harakat saja, berubah makna titik hilang saja berubah kalau Syakirin orang yang bersyukur dengan Shin titik tiga tiba-tiba titiknya hilang syakirin artinya jadi orang mabuk maka luar biasa hanya urusan titik aja bisa berubah makna makanya kalimat lima rahmati Allah nggak boleh lagi itu jadi kita salah dalam belajar Al-Quran maka sekarang Ustadz akan ngajarin teknik bagaimana belajar Al-Quran teknik yang tadi itu diajarin sama Jibril. La lisan bihi lisanaka lita'jala bi, jangan buru-buru gerakan lisan untuk menguasai Al-Qur'an. Inna alaina jam'ahu al kami akan kumpulkan Al-Qur'an itu di dada Muhammad dan kami akan bacakannya. pada idzakara kalau kami bacakan, fattabiq Qur'ana, ikuti bacaan kami. Tsumma inna alaina bayana, dan nanti biarkan kami yang akan menyampaikannya, membuatmu paham. Maka semuanya bawa buku catatan. Bawa, coba al quran tutup dulu. Al-Quran-nya tutup. Sekarang keluarkan buku catatannya. Jadi, PR Ustadz ngebenahin bacaan antum. PR Ustadz membuat antum bisa ngerti uh, Al-Quran. PR Ustadz juga akan membuat antum bisa langsung senang menghafal al quran Dan juga termasuk PR Ustad pengen tahu kira-kira sudah bisa belum nulis Al-Quran. Maka semuanya hafal surat al-ikhlas, hafal. Mariin jawab nih apa surah al-ikhlas. Oke, yuk sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk yang keras. Qul huwallahu ahass lam yalida walam. Sudah berapa lama hafalkan al-ikhlas? Sejak kecil? Baik, tolong ya. Semuanya tulis di kertasnya. Ayat terakhir, ayat 4. Jangan nyontek, awas ya. Jangan buka Al-Qur'an. Bapak yang pakai baju batik merah boleh maju ke depan, Pak. Ini, Pak. Ayat tulis di tulis di kertasnya. Вам Sudah hafalkan lebih dari 20 tahun kan? Surat alih kan? Awas ya, jangan nyontek ya. Ya, terima kasih Pak. Yang sudah, angkat tangan mana? Coba saya lihat. Ini kok jadi al Coba lihat. Apa lagi, Kak? Nulisin jangan dibikin kaligrafi biasa aja ya Mas. Sudah sudah nggak usah ditunjukin, hancur semua ya. Oke, hey, uh, saya tidak mau uh, nuliskan lagi terlalu lama. Boleh dilihat surat ikhlas, bagaimana Anda menunjukkannya, menuliskannya dan bandingkan dengan Al Quran. Coba lihatin. Oh begitu cara nulisnya Sudah? Sudah dilihat pak? Sudah dicek Sudah? Jadi rupanya kita tuh terhadap surat al-ikhlas saja amat jauh Betul nggak gara kira Bagaimana ntar kalau Ustaz suruh nulis surat al-fatihah? Hancur pasti itu Oke? Jadi rupanya sekarang praktek untuk mendekatkan al-Quran Kita akan mulai hari ini dan kita akan membuat anda happy bersama al-Quran Siap gara kira dan Ustaz akan, eh udah jam 10, waktunya jam 11 ya oke, okay, sekarang Ustaz akan ajarkan antum, InsyaAllah bisa langsung hafal berikut makna mahrad tajwid, dan langsung bisa menuliskan, InsyaAllah dan surat yang akan kita hafalkan adalah surat Al-Qiyamah surat apa? Al-Qiyamah Dan gak usah buka Al-Quran, tutup-tutup dan belajar Al-Quran, megang mustaf itu belum, bukan sunnah Rasulullah karena seumur-umur Rasulullah nggak pernah punya mustaf, dulu gak kira-kira Rasul gak bisa baca, beliau gak bisa nulis Jadi semuanya dihafal. Jibril bacakan, Rasul ikuti. Jibril bacakan, Rasul ikuti. Dan itu cara belajar yang sunnah. Pakat gara-gara Maka sekarang Ustaz akan ajarkan surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai selanjutnya. Siap ya. Dan teknik ngafal Al-Quran Ustaz adalah mengafal quran semula tersenyum. Hanya diperlukan dua cara. Berapa cara? Satu, suara lantang. Satu apa? Ini kurang lantang. Satu apa? Yang kedua, isyarat tangan. buat apa isyarat tangan? isyarat tangan ini akan membuat anda semuanya langsung ngerti artinya dan langsung nyimpan memori lebih permanen daripada otak, menyimpan di sini oke, siap? magang nggak usah pakai teori lagi, ustad akan langsung praktek dan ustad akan yel-yel dulu biar semangat kalau ustad ngomongin menghafal Al-Quran, jawab dengan lantang, tangan tinju ke udara, bilang sekarat kerasnya mudah bisa kira-kira? coba ya, menghafal Al-Quran mengapa menghafal Al-Quran mudah Al-Quran Nah, dengan cara kayak begitu, simple para kantang tengahnya bergerak Insya Allah hafalnya mudah, permanen selama-lamanya Tapi kayaknya tatapannya kurang beriman sama Ustadz ini ya Kalau Anda gak percaya dengan dua cara itu akan mudah hafal dan permanen selama-lamanya nah, Ustadz buktiin Buktinya apa? Tahu lagu anak-anak judulnya Topi, saya bundar, tau? Gerakannya tahu? Coba-coba Top nah, Ini gak aci, ini gak aci Ustadz dibilang suaranya lantang, oke? Okay? Tangannya gerakin. Kalau Ustadz lihat ada yang males-malesan, Ustadz juga males ngajarin suara al-kiamat. Sepakat? Oke okay, ya. Satu, dua, tiga. Tol. Lebih keras. bu. Masyaallah, Allah, adik-adik dari TK mana ini? Satu, Ustadz amat yakin Anda tidak pernah sengaja menyengaja menghafalkan lagu itu waktu kecil, betul gak kira-kira? Anda nggak ngerti kapan persisnya Anda hafalkan lagu itu, paham? Ini maknanya tidak perlu proses menghafal, tahu-tahu udah hafal aja Terus yang kedua ngaku coba, siapa yang dalam sepekan terakhir nyanyi lagu itu, ada gak? Boleh jadi tempat ini ada orang sudah puluhan tahun, belasan tahun nggak pernah nyanyi lagu itu Tapi rupanya kalau hatinya senang, suaranya kenceng, tangannya bergerak, permanen selama-lamanya. Paham itu? Oke, okay. maka sekarang kita akan mulai ngafal surat al-tiyamah. Yuk semuanya, mengafal Al-Quran. Mengafal Al-Quran. Dengan sekeras itu kita baca ta'udz dan bismillah. asmalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ngafal Quran sama Ustadz harus senyum, ya. Coba tangannya begini. Tempel ke Oke, sekarang ditarik sejauh-jauhnya ke atas. Bagus juga pemanah. Eh, ambil kamera, coba ambil. Lepas-lepas, lepas, gini. Gini lagi. Sekarang tarik sejauh-jauhnya ke bawah. Tarik. Ya Allah, horor sekali ini, ya. Oke, sekarang sekali lagi. Tolong rasakan sensasinya, mana lebih enak, ya. Ke atas, nanti dikit. Tarik ke bawah ya Sekarang ke atas dulu Coba Ke atas yang jauh Pasai nikmatin Lepas lepas. Sekarang pegang lagi Tarik ke bawah yang jauh Enak mana? Enak mana? Atas Kalau Anda sepakat mengatakan Lebih enak ditarik ke atas Maka sesungguhnya itu adalah Fitrah penciptaan wajah kita oleh Allah Bahwa wajah kita lebih enak Senyum ketimbang Jam baru Paham itu? Maka sekarang Ustadz akan ajarkan ayat 22 tentang orang yang wajahnya senyum sama orang yang wajahnya cemberut. Oke? Okay? Ikutin Ustadz ya. Kalau Ustadz baca ayatnya, ikuti bacaannya. Kalau tangan Ustadz bergerak, ikuti gerakan tangannya. Ya, yeah? nggak usah pura-puranya taruh aja pulpennya. Ya, yeah? oke okay, siap? Ngeri Ustadz. Ujuhoi coba. Wajah wajah yauma idin. Di hari itu Bayanggami kita manusia Ini langit ya Yauma izin Nazirah Nah panjang Dua ketuk di dengan bot Nazirah Coba Berseri-seri Jadi ustaz Wujud Alhumy satu dua tiga. ya ulang lagi satu dua tiga. Sekali lagi lebih keras. Eh, jangan malu-malu begini gitu ya, senyum ya Satu, dua, tiga Wujuhui Yawma artinya apa? Yawma izin Pada hari itu, wujuhun Tuh lihat, hanya dalam hitungan menit, langsung hafal satu ayat berikut makna mahrun, tajwid Takbir, Allahu Akbar Ayat berapa barusan? 22, ayat 23 nya Ilarabbiha Coba Kepada Robnya Nazirah, na dua ketuk, Nazirah dengan Zot. ya. Kalau tadi dengan bot, sekarang dengan bot, ya. Nazirah memandang ila Robiha Nazirah. Ulang lagi ila rabbiha. Sekali lagi. Dari wujuhu yawma idzin nadira. 1 2 Ila Kenapa jadi pelan? Ila ila rabbiha nazirah kenapa ngeram semua ini? ulang ulang ulang ujuhuy yaumma izin nadira ila rabbiha nazirah satu dua tiga ujuhuy yaumma izin nadirah ila rabbiha nazirah ulang lagi ujuhuy Allahuakbar Wajah-wajah di hari itu Berseri-seri, kenapa? Karena di hari itu langsung bisa menatap Wajah Allah Mudah-mudahan wajah itu adalah wajah-wajah kalian semua Jadi Masya Allah ya Dua ayat sudah ya Nazirah artinya apa Nazirah? Memandang, ila rabbiha Kepada Rabnya Wujuhun Wajah-wajah yawma izin Nazirah seri-seri -seri itu langsung tahu ayatnya dua ayat berikut makna mahrum tajwid ya Allah. tapi Ustadz melihat ada beberapa orang yang mencoba menghafal pakai otak Ustad kasih tahu yang hafal pakai otak enggak nolong yang ada malah ngerepotin jadi enggak usah pakai otak jangan sok-sok pintar kalau lagi belajar sama Ustadz ya Nggak pakai otaknya jadi Ustad hanya perlukan suaranya lantang tangan. emang Ustadz tahu kita ngafal pakai otak masih kelihatan matanya begini menghafal pakai otak hmm. nyorak-nyorak itu pasti otak yang lagi muter kenceng itu dan ciri orang yang ngapal pakai otak kedua adalah suaranya nggak berani keluar pasti tekanan batin dia takut salah itu kalau anda nggak percaya otak anda ngerepotin nih buktiin bukti ini mau bukti? Ustaz udah ngajarin jutaan orang nih teknik ngapal Quran semuanya tersenyum tapi orang yang ngapal pakai otak ngerepotin nih buktinya uh, tahu nggak bedanya ukuran gajah sama semut tahu kan? Kalau gajah itu ukurannya be tangannya gimana kalau besar gajah be Kalau semut ke, itu yang anda tahu selama ini dengan otak anda, betul? Sekarang ustaz coba pola baru, cuma pengen ngetes otak anda itu pinter apa nge-repotin Kalau ustaz ngomong gini, gajah jawabnya kenceng, besar, tapi tangannya ubah gini Besarnya begini, bisa? Kalau ustaz ngomong semut, jawabnya kecil, tapi tangannya gini, bisa? Gampang kan? Coba Gajah Semut Wih, jemaah akil keren-keren, pinter Kita coba. 1,2,3 Semut. Eh, mana ada semut besar? Tuh lihat tuh. Tuh. Baru juga dipuji, udah konslet ini. Ulang, ulang, ulang. Gajah. Besar. Begini, gini ya. Semut. gajah. Semut. Sudah mulai gak pintar, sekarang bobotnya sudah tambah. Bedanya ukuran ular sama ulat, tahu? Kalau ular itu pan, mulai takut menjawabnya ini ya. Ular itu pan, kalau ulat pen, polanya sudah rubah sekarang. Kalau Ustaz ngomong ular, jangan takut salah. Ngomongnya kenceng aja. Panjang. Panjangnya begini. Siap? Jangan takut salah. Kalau Ustaz ngomong ulat, jawabnya pendek. Jelas? Hati-hati ini. -hati ada gajah, ada semut, ada ular, ada ulat. Yang mencoba pakai otak biasanya langsung stroke ini ya. Cobain satu dua tiga ulat pendek pendek gajah besar ular panjang semut paham paham Otak anda nggak nolong, jangan so pintar sudah ya Maka tidak diperlukan otak, sudah Maka lihat tadi itu ayat ke-17 Dalam surah Al-Qiyamah Bahwa kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna jam'ahu wa qur'ana Kami kumpulkan Al-Qur'an Di dadamu, bukan di sini Tadi kan paham kan, terjemahannya Di sini Nikmatin Nggak usah pakai otak Jelas, gara-gara maka yang pakai otak begini, udah kelihatan nih, ini stroke semua ini ya maka kalau Ustaz ngomong suaranya kenceng, lepas saja kalau tangannya suruh Ustaz bergerak, bergerak aja tangannya, jelas ya jadi nggak usah pakai jaim-jaim ya jaim-jaim juga belum tentu laku ya siap, kita ulang lagi ayat 22 dan 23, yuk basmalah Bismillahirrahmanirrahim Yo, yang keras wujuhu yawma idin ulang lagi wujuhu ilah takfir, Allah Akbar ayat berapa itu? dua-dua dan dua tiga ayat dua puluh empat Wau Coba Artinya sudah Bener nggak pakai otak Maksud ustad tadi udah artinya Bukan artinya sudah Dibilang jangan pakai otak Bener nggak pakai otak ya Maksud ustad tadi di ayat 22 Udah itu ya Artinya apa Wajah-wajah ya Bedanya ayat 22 dengan 24 Cuma dengan wa satu Kali wujuhun, di sekarang wa wujuhui. Amin ya. Wa wujuhui coba. Artinya sudah. Nah kita tanya Jawaja. Yauma idim. Kalau tadi yauma idin, sekarang di ini yauma idim. Yauma idim. Artinya sudah nah pada hari itu basirah basiroh. masam masam muram ya ini eh, begitulah pokoknya ya masam ya kalau tadi nabirah ceria Sumringa ini basirah begini ya wujuhu yaum adim ba. basirah satu dua Tiga Lagi yang keras Lagi Dari wujuhun Ayat dua-dua 22 na diratun 23 naziratun 24 basirah Sudah? Ayat 25 sekarang. Taunnu coba. Taunnu dia mengira ayyufa 'ala biha Ayyu 'ala biha akan ditimpakan padanya faqirah azab yang dahsyat tazhun ayyu 'ala biha faqirah faqirah tazunnu ayyuf biha faqirah Coba Nuhnya tidak panjang tazunnu ayyuf Gitu ya Jangan tazunnu Enggak tazunnu ayyuf ala biha Satu Dua Fakirah, ingat fakir miskin ya, fa-nya fa dua panjang, fa-kirah. Tadunnu ayyuf ala biha coba. Lebih keras, tadunnu Dan wajah-wajah di hari itu masam, bingung, panik, ketakutan karena dia yakin di hari itu dia bakal ditimpa azab yang pedih. Nauzubillah. Ada wajah yang senyum, bahagia karena memandang wajah. ada juga wajah yang ketakutan karena dia tahu dia pasti bakal dihukum. Maka ini ayat 22 sampai 25. Sekarang berdiri semuanya, Al-Qur'annya taruh di atas tasnya. Jangan di lantai ya Al-Qurannya Atau barangkali kawan-kawan relawan lawan AKL boleh kumpulkan Al-Qurannya Ditaruh di belakang Sambung aja Estafet Sambung aja Estafet Sudah berdiri Kita akan baca ya Ayat 22 sampai 25 dengan suara lantang, tangannya gerakin. Yuk mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, keras. Ujoohuyau ma'idinna ila Rabbiha nazirah wa ujoohuyau azunnu ala biha paqira lagi wujuhun Satu, dua, tiga. wujuhun qira'u dengan bat. naadirah ulang wujuh Tazunnu Ayyuf Ala biha Fakirah Pulang Tazunnu Tazunnu Ayyuf Ala biha Ulang dari wujuhun 1 2 3 Wujuhun Jangan duduk, sekarang cari kelompok, bikin kelompok 4 orang-4 orang melingkar Ayo cepetan, berdiri Pulang dari sini, mudah-mudahan kalian semua langsung bisa bikin rumah tafis di keluarga masing-masing Yuk, berempat, berempat Kalau belum kenal, kenalan ya Tanya siapa namanya, di mana rumahnya Nambah saudara, nambah rezeki, nambah umur Sudah? Sudah? Baik Ustaz tahu ada yang cepat Nafalnya, ada yang masih terbata-bata Maka sekarang Bayangkan ini adalah keluarga anda masing-masing Maka exercise Setiap hari di rumah kayak begini Satu hari satu ayat saja, insya Allah Kalian semuanya menjadi ahlul Quran semuanya Maka sekarang Kita akan ulang-ulang empat ayat tadi Dengan suara lantang, tangannya digerakkan Dengan suasana yang happy Kalau ada yang terbata-bata, bantuin bareng-bareng Jadi menaulan semuanya menjadi ahli quran ya. Yuk mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhui wujuhui ulang lagi Ujuhui Ujuhui sekali lagi tambah sekali lagi tambah keras Ujuhoi kira kira kira kira Akbar Sekarang Ustaz Ade ya sekarang uh, dari satu kelompok berapa orang empat sekarang empat orang berdirinya tidak melingkar begini berdirinya berjejer seperti soft cari kelompok lain empat orang ketemu empat orang hadap hadapan Eh berdan hadap hadapan yang laki laki udah langsung hadap hadapan aja empat ketemu empat Empat ketemu empat, berhadap-hadapan Salaman, salaman Jabat tangan Ayo yang laki-laki juga bikin Hadap-hadapan One by one ya Baik, dengan orang di hadapan kalian Jabat tangannya Dengan orang di hadapannya, jabat tangan Jangan dilepas Dengan orang di hadapannya, jabat tangan Jangan dilepas Sudah? sweet sweet siapa yang menang siapa yang kalah sweet sweet sweet sweet Ada sweet yang menang sweet angkat tangannya begini yang menang sweet angkat tangan jangan diturunkan bilang sama yang kalah baca lu empat air tadi dengan suara keras tangannya gerakin kalau kedengaran salah bacanya atau salah geraknya pukul yang kenceng woi salah gitu ya siap yang menang angkat tangan yang menang angkat tangan yang kalah suaranya keras yuk baca bala bismillah tujuh alhamdulillah ustaz lihat ada yang kena pukul jangan-jangan yang menang juga masih belum apa ini ya gantian-gantian sekarang yang kalah angkat tangannya siap pukul yang menang baca bismillahirrahman keras ujuhuy Ila. Wujud. Terima Allah Jabat tangan, berpelukan, bilang terima kasih. Eh, jangan bubar dulu. Masih jabat tangan, masih jabat tangan, masih berjabat, jabat tangan yang erat. Senang gak ngapal quran Senang gak quran Ustadz doakan mudah-mudahan kalian berdua Allah takdirkan menjadi penghafal Al-Quran hingga 30 juz. Tidak hanya kalian mudah-mudahan, keluarga kalian, keturunan kalian Allah jadikan menjadi ahlul Al-Quran semuanya. Sebagaimana sunnah Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan ansor, maka Ustadz akan persaudarakan kalian berdua untuk sama-sama cinta Al-Quran, mengamalkannya, menghafalkannya, mengajarkannya. Maka Ustad Eh masih jabat tangan Jangan dilepas Masih berjabat Maka Ustad akan persaudarakan kalian berdua Dalam semangat mencinta Al-Quran Menghafalkannya dan mengamalkannya Masih ingat siapa yang menang Siapa yang kalah suit Masih ingat Baik dengerin Ustadz Yang menang suit Namanya Ustadz ganti jadi Umar Siapa? Yang kalah suit jadi Usman Paham? Baik, Umar, Usman, sekarang jabat tangannya enggak nempel. Seperti orang mau jabatan tapi belum nempel. Ustaz mau ngasih game, mudah-mudahan dengan game ini kalian akan makin bersaudara lagi dalam mencinta Al-Quran. Game-nya gimana Ustaz? Kalau Ustaz ngomong gini, Umar, secepat mungkin Umar tangkap tangannya Usman dan Usman menghindar. Paham? Sebaliknya, sebaliknya kalau Ustaz bilang Usman, Usman segera tangkap tangannya Umar dan Umar menghindar. Jelas? Jelas. jelas gampangnya yang ustaz sebut namanya dia yang nangkap oke okay? yang gak kesebut maka menghindar boleh dimulai oke okay, fokus ya nggak usah pakai otak jangan pura-pura pinter ya ustaz mulai 1 2 3 ball 11 Usman 12 Umar 13 Umar 14 berpelukan bilang terima kasih. Silakan duduk. Insyaallah keren anak kecil doang senang beginian ya. Yuk, empat ayat tadi baca bersama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara kencang tangannya. Takbir Allah Akbar Sekarang sudah hafal Empat ayat, sudah tahu artinya Mahrotnya, tajudnya, sekarang ustad akan kasih tahu Teknik bagaimana bisa langsung menuliskannya Bisa enggak nulis empat ayat tadi? Walangnya kun lo kufwan ah Tadi kagak bisa ya Keluarin bukunya, keluarin bukunya Siapkan 5 lembar kosong, 6, 6 lembar kosong. 6 lembar kosong. Bukti oh, yang ini. sering belanja ke Carrefour enggak nah, nah, coba tulisin Carrefour kayak gimana tulisannya yang gede. Yang kasih tahu ya, Erin. Ya. Nah. Ini biasanya belanja sendiri atau dipraktir Ya, silakan. Benar tulisannya begitu Carrefour. nah kan mulai istilah itu jadi rupanya selama ini banyak orang membaca tidak perlu dengan abjad selama ini kita ngebaca itu hanya dengan simbol yang kayak begitu pasti airport itu nggak kira-kira oke okay. dan rupanya banyak sekali orang-orang dari sejak kecil bisa dididik cara baca nggak perlu tahu huruf alif tidak perlu tahu huruf ba tidak perlu tahu huruf ha, tidak perlu tahu koh nggak perlu maka hanya dengan cara baca simbol, dia akan mengerti contoh, anak-anak kecil yang bapaknya suka sama otomotif maka, meskipun anaknya kecil, baru 2-3 tahun kalau bapaknya senang otomotif, asal ada mobil lewat wih, BMW itu wih, Pajero itu Innova maka di absen satu-satu bapaknya itu setiap ada mobil lewat maka anaknya juga suka eh, begitu mobil lewat anak masuk, wih, Pajero tuh Pak Anak ini baca, baca huruf juga bisa, tapi dia akan tahu kalau itu adalah Pajero. Paham itu? Sama seperti anak saya yang bungsu dulu ketika usia 2 tahun, empat orang anak saya saya ajak ke Time Zone. Time Zone tulisan tahu kan? Gimana hurufnya? Oke, okay. T I M E Z O N E. Maka saya beritahu kepada Anda kalau belajar abjad itu fatal, memalukan. Karena kalau Anda belajar abjad, maka bacanya pasti time zone. Betul nggak kira-kira? Betul kan? Kalau Anda belajar abjad. Tapi nggak perlu buat anak bungsu saya Aska waktu itu usia 2 tahun. Maka kami main ke time zone. Dia senang, dia senang. Berapa pekan setelah itu kami lagi lewat depan mall, Tiba-tiba saya kaget Aska memekik. Habi, time zone katanya. dengan betul bacaannya Thompson time bukan Timetzone. Padahal waktu lagi main di sana kami tidak ajarkan ini bacanya Thompson tidak perlu diajar. Berarti, jadi ada cara belajar di diri kita yang sudah inherent Allah tidak perlu menunjukkan kepada kalian bahwa ini huruf huruf tidak. Maka langsung saja praktek. Maka kita akan praktekkan. Nanti saya akan tuliskan satu huruf besar di depan. Saya akan bacakan bacanya begini. Maka Anda langsung nikmati Ikuti bagaimana saya menuliskannya Di lembar pertama Paham? Paham? Anda boleh nyontek Kalau saya pas tuliskan Anda boleh contek itu Maka begitu saya hapus seret, Anda buka lembar kedua Jangan dilihat lembar pertama Tulis seperti yang Anda tulis di lembar satu Yakinkan tulisan Anda benar Paham itu? Kalau sudah buka lagi lembar ketiga Maka tulis Seperti yang saya tulis di depan Tangan Anda yang merekam, bukan otak Anda. Paham ya? Sampai lembar kelima ditulis, maka nanti kita lihat keajaibannya. Betulkah Anda bisa menuliskan empat ayat tadi? Paham? Siapa yang bapak-bapak nggak -bapak punya buku sama sekali? Oh kalau bapak-bapak orang pintar semua ini ya. Baik, sekarang saya akan tuliskan. Silakan ikuti. Kilo, lampunya dimatin boleh nggak? Lampu itu tuh dimatin boleh? Yang ini nih, yang ini, yang ini. Sabar nah, dulu ya, ini lagi dipikirin. Dari ini betul ini itu satu lagi dimatiin saya nggak kelihatan di sini kelihatan nggak kelihatan dah oke coba ya nih, lihat nih tulisannya. Saya tulis besar-besar, Anda tulis besar-besar di lembar pertama Anda Pinggir mana? Udah jangan katul ngatur biar Ustadz aja ya Nikmatin Silo Ntar kalau di sini, yang orang sono bilang silo, sini Sini Sini Kelihatan? yaw ma izin yuk tulis yaw ma izin tulis yang besar ya di lembar pertama artinya apa? pada hari itu sudah belum? sudah? oke okay. oke Saya hapus ya. Anda buka lembar kedua, tulis di lembar kedua ya Uma izin. Sudah dilakukan riset bahwa orang yang mencatat pelajaran yang dijelaskan Meski dia tidak akan pernah baca lagi catatannya, maka memorinya sudah tersimpan 40% Maka, kalau lagi dijelasin, nyatet aja, meskipun tak ngerti Betul, lho, nyimpen memori itu Sudah, lembar kedua, buka lembar ketiga, jangan lihat lembar sebelumnya, tulis lagi Yaumma izin Kalau sudah, lembar keempat. Lembar kelima. sudah lembar lima baik sekarang perlahan-lahan lihat tulisan anda di lembar kelima bandingkan dengan lembar keempat sama atau sudah ada beda kalau sama bagus sekarang lembar empat bandingan lembar tiga sama apa beda lembar tiga bandingkan dengan lembar dua jangan terburu-buru nikmati pelan-pelan sama lembar dua bandingan lembar satu sama Baik, kalau misalnya ada terjadi perubahan, maka yang paling benar ada di lembar pertama. Betul? Paham? Oke, sekarang tulis lagi di lembar pertama lagi. Di bawahnya boleh, di sampingnya boleh. Wujuhun. <tuh> wujuhun artinya apa? wajah-wajah jamak ya plural wujuhun sudah? tulis di lembar kedua seperti yang saya tulis jangan lihat lembar sebelumnya Kalau sudah, lembar ketiga ditulis. Lembar empat. Lembar lima. sudah bandingkan tulisan wujud dari lembar lima bandingkan dengan lembar empat bandingkan dengan lembar tiga pelan-pelan saja bandingkannya bandingkan dengan lembar satu stabil tidak ada perubahan kalau ada perubahan maka yang paling benar ada lembar berapa lembar satu oke okay. sekarang kata ketiga, ya izin tadi artinya apa? pada itu wujuhun oke kata ketiga, na diratun, na diratun, artinya apa? pada seri-seri nabirah sudah? sudah dicadat? saya hapus ya, yuk, lembar kedua Tembar ketiga, tulis. Tembar keempat. Boleh jadi seumur hidup Anda baru pernah nulis nadiratun di ruangan ini, betul nggak kira-kira? Lembar kelima. Sudah? Baik. Sekarang, lihat dari lembar lima. Pelan-pelan, tiga kata tadi. Nadiratun, wujuhun, yaumai izin. Pelan-pelan, Anda lihat. Dari lembar lima, tiga tulisan tadi, tiga kata tadi, bandingin. Dengan tiga kata di lembar keempat Pelan-pelan Ingat-ingat bagaimana Anda menuliskannya Lembar ketiga Bandingin Tenang saja, nggak usah terburu-buru Lembar kedua Bandingkan Yakinkan bahwa Anda bisa menulis lagi Tiga kata tadi Balik ke lembar pertama. Sudah yakin bisa menuliskan tiga kata tadi? Yakin? Baik, sekarang siapkan lembar ke-6 kosong. Lembar ke-6. Jangan sampai bisa kelihatan di lembar ke-5. Jangan sampai kelihatan. Lembar ke-6. Sudah siap? Baik, nggak usah diorok sama buku-bukunya, tuker sama orang sebelahnya. tukar tukar kosong kosongnya tukar. Enggak usah dirobek. Enggak usah dirobek. Sudah siap? Baik. Di buku sahabat Anda, tuliskan tiga kata tadi dengan urut. Kalau tadi Ustadz acak-acak, yaumma izin wujuhun dan Sekarang bunyi ayatnya begini. Tulis ya. Wujuhun Yauma izin Nadirah, ujuhun, yauma idin, nadirah. Jangan nyontek, jangan ngelihat, jangan nengok kanan kiri, ujuhun, yauma idin, nadirah. Sudah belum? Diulang lagi? Ujuhun yauma idin nadirah nadiratun. tun Ujuhun yauma idin nadiratun. Sudah? Balikin Kepada yang punya buku, balikin Sekarang kita koreksi bareng ya Kalau ada salah huruf, ada salah kata, ada salah harokat tandain silang ya. Nih, lihat tulisan wujuhun yang benar kayak gini. Wujuhun. Koreksi. Yauma idzin. Nadira Nah, dirotun Kalau ada salah huruf atau salah harokat misalnya Kasih silang, silang, silang, hitung Berapa kali salah, hitung, hitung Sudah? Sudah dihitung? Yang temannya benar semua, angkat tangan Yang temannya benar semua Masya Allah, takbir, Allah Akbar Yang temannya salah satu, angkat tangan Yang temennya salah dua, temennya salah tiga, enggak ada, baik. Dengerin, kalau temennya salah satu dan seterusnya, maka tepuk, pukul sekali, pang sekali kalau salah. Kalau dua kali, pang dua kali. Ayo. Dah belum? Dah? Dengerin ya, Ustadz ya, dengerin. Kata wujuhu yalma izin Itu kebanyakan baru kalian dengar Ayat itu di ruangan ini Benar gak gara-gara? Lebih akrab mana? Wujuhun yaumai zinnadira Hama walamiyakun laukufwan ahad Akrab mana? Lihat Padahal baru hafal di ruangan ini Sudah bisa langsung menuliskannya Berikut maknanya mahrudnya, tajwidnya Habir, Allah Akbar Lanjut Udah habis satunya Udah habis Sampai jam berapa? Ya, lembar pertama lagi. Lembar pertama lagi. Sudah? Na Zira Na Zirun Naziratun Artinya apa? Memandang Memandang, melihat Tulis di lembar 2 Sampai 5 Mulai agak cepat nulisnya ya Sudah mulai menikmati belum? Sudah? Rupanya kalau tahu begini belajar Al-Quran segini gampangnya, dari dulu begini belajarnya ya. Langsung baca sefal, tahu artinya, maharatnya, tajwidnya, bisa nuliskannya. Tulis lembar ketiga sampai lembar lima. Nazirah. Sudah lima? Belum? Nikmati sampai lima. Lihat sekarang dari lima, bandingkan empat, tiga, dua, satu. Bandingkan tulisannya. Sudah ke satu? Saya tambahin lagi kata berikutnya. Ila. Gila. Artinya apa? Kepada Rabnya Tulis Ila Rabbiha Di lembar pertama Rabbiha Di bawah tasdid tulisan itu Pak Lembar 2, lembar 3, lembar 4, lembar 5 Ini saya hapus ya udah sampai lima Sudah? sudah? belum? Sekarang dari lembar lima, lihat bagaimana Anda menuliskan lima kata tadi. Ilarobbiha nadiroh ujuhun yauma izin Satu lagi apa? Nadiroh Lima kata sudah kan? Lihat bagaimana Anda menuliskan lima kata tadi. Dari lembar kelima, bandingkan lembar empat, lembar tiga. Pelan-pelan saja, lihatnya. Dua. Yakinkan bahwa Anda bisa menuliskan lima kata tadi. Sudah? Oke, siapkan lembar kosong. Tidak usah dirobek, cukur. Bukunya sama sahabat di sebelahnya. Sudah? Oke. Tulis ya. Di lembar kosong sahabatnya. Ayat 22 dan ayat 23. Ujuhun yauma idin nadiroh Dia lembar kosong. Bukan. Bukan lembar ke Lembar kosong. Ujuhun yauma idin nadira ila rabbiha nazirah Ujuhun yauma idin nadira. ila rabbiha nadira lagi ujuhun yauma idhin nadira ila rabbiha nadira ini lagi ujian ya wujuhun yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah kalau sudah balikin kita akan teksa benernya tulisannya wujuhun يَوْمًا إِذِن نَادِرَة إِلَى رَبِّهَا نَازِرَة Peksa Udah diperiksa belum? Yang temannya benar semua angkat tangan Masya Allah Rame ya Yang temannya salah satu Salah dua Salah lebih dari tiga enggak ada takbir Allah Akbar jangan lupa dipukul ya dah bukunya taruh bukunya taruh kirakan baca empat ayat tadi dengan suara lantang tangannya digerakin siap mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim wujuhu yawma idhina. ila rabbihana wa wujuhu yawma akbar menghafal alquran menghafal alquran menghafal alquran yang merasa senang menghafal quran sama ustaz angkat tangan bilang saya Yang tiba-tiba hari ini punya keinginan sebelum mati Pengen hafal kurang 30 juz Angkat tangan bilang saya Ini serius pengen ngafal sampai 30 juz Karena antum serius Ustadz juga serius pengen temenin antum semua Ngafal sampai 30 juz Yang mau ditemenin ustadz Ngafal sampai 30 juz angkat tangan bilang saya Ini kira-kira mau ditemenin Ustad Ngafalnya bayar apa gratis maunya Gratis Kelihatan dari tampang wajah-wajah tampang gratis Sekarang Ustad ustaz pernah ajarkan di sini tapi Ustad akan kasih barangkali belum ada yang belum juga ikutan juga Ustadz akan kirimkan setiap hari langsung satu video ke handphone antum kalian mau kira-kira? jadi isinya adalah video hafalan satu hari satu ayat nanti Ustadz akan bimbing sampai 30 juz kalau sudah kelar surah al-kiamah pindah ke surah al-insan pindah ke surah al-mursalat sampai kelar dan lain, lain ini gratis video ini hukumnya halal mau dipakai sendiri mau disebarin ke keluarga sahabat semuanya pokoknya Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli Quran ya. Yang mau ikut dan daftar silakan keluarkan handphone-nya. Handphone-nya keluarkan dan infatkan. Kayaknya ibadah menakutkan benar buat antum ya. Sudah belum? Handphone siap. 08 78 77 2-2 1 Udah 0-8-7-8 7-7 Simpan Ustadz Bobby Ganteng Udah belum? Udah disimpan? Daftarnya bisa pakai SMS Bisa pakai Whatsapp formatnya boleh dibuka sms atau whatsappnya kalau punya pulsa pakai sms kalau nggak punya pulsa pakai whatsapp kalau nggak punya kuota ya digawat sudah ya daftarnya kirim tulis ya nama nama anda panggilan saja misalnya Dedi putih gitu ya udah belum nama panggilan nama spasi ini kajian apa namanya duhaku apa namanya duhaku duhaku spasi akil nama spasi duhaku spasi akil duhakunya kayak begitu tuh ya duhaku di atas tuh sudah pasti lagi jenis kelamin L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Pilih ya, jangan atau bahaya itu atau. Contoh, Bobby spasi duhaku spasi akil spasi L. Contoh, Dewi spasi duhaku spasi akil spasi P. Sudah? Send, kirim. Kirim. Insya Allah. Dalam waktu dekat, Antum semua nanti akan diundang ke grup Media sosial Antum punya, Whatsapp kah? Telegram kah? Youtube kah? Facebook kah? Apapun media sosial Antum punya Jadi nanti, Ustadz dan tim akan kirimkan itu Video-video hafalan Dan nanti kalau videonya sudah sampai handphone kalian Lihat bagaimana Ustadz ajarkan, ikuti bacaannya, ikuti gerakannya. Maka kalau sudah hafal, torkan ke grup, nanti Insya Allah ada 17.000 ribu Ustadz punya 17 ribuan Relawan para ustaz-ustazah Yang akan bantu antum Untuk bisa lancar ngafal Quran Sampai 30 juz Kalau kalian semangat Al-Qiyamah sudah selesai terpindah pindah ke surat berikutnya Surat berikutnya semuanya bakal ditemenin ya. Dan layanan ini gratis Ada yang sudah pernah ikut hots? Angkat tangan oh, tuh, ya. Tanya ada tuh sama yang sudah ikutan ya. Maka ini layanannya 23 negara Seluruh dunia sudah ikutan, maka ikut dalam gelombang para penghapal Al-Quran Dan mudah-mudahan Allah satukan kita semuanya di dunia hingga akhirat sebagai Ahlul Quran Dan kalau masih penasaran teknik yang Ustadz ajarkan, bisa dapatkan buku-buku Ustadz di luar Ada CD-CD Ustadz, nonton CD surat Al-Qiamah hanya dalam hitungan menit, bisa langsung hafal berikut makna Daripada nonton tayangan yang gak jelas ah nonton itu Meskipun sehari satu dua ayat Insya Allah bermakna buat kalian sekeluarga Dapatkan itu Dan mudah-mudahan Allah SWT Jadikan kita semuanya menjadi ahlul Quran Amin ya rabbal, alamin. Ustaz cuma sampai pukul 11 Mohon maaf masih ada acara lain Dan mudah-mudahan kita semuanya Akan Allah berikan kesempatan untuk bisa ketemu lagi Dan semoga Allah SWT Jadikan kita semuanya menjadi orang-orang Senantiasa gemar mempelajari Dan mengajarkan Al-Quran Kita angkat tangan Kita doa sama-sama Bismillahirrahmanirrahim اللهم ارحمنا بال واجعل حلنا ايمانا ونورا يا ودع الله اللهم ذكرنا ممن نسينا وعلمنا Minhu ma jahilna wa radudna tilawatahu Ana al-layni wa antarafan na'an Waj'alhu والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا أنت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته